Zeramah Radio Muslim Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah Apa yang dimaksud jual beli Dua harga yang dilarang dalam Islam Keterangan yang Disampaikan oleh At-Turmudi Rahimahullah Ketika menjelaskan hadith ini Kata beliau Maknanya adalah Menjual barang dengan harga yang gak jelas Itu intinya ya Saya jual barang ini Harganya bisa seratus, bisa seratus enam puluh, bisa dua ratus tergantung uh, kondisi kamu Nanti kalau kamu lagi duitnya lagi banyak harganya dua ratus Kalau duitmu lagi sedikit harganya seratus lima puluh Ini nggak boleh, kenapa? Jadinya tidak, tidak jelas Menjual barang dengan harga tidak jelas seperti ini hukumnya haram Ya ini harganya berapa pak? Ya beda-beda tergantung musim Ini saya jual, harganya sekarang silakan barang dibawa Tapi nanti kalau lagi musim krisis, harganya saya naikkan Nanti kalau banyak demo, dollar naik, harganya saya naikkan Ini enggak boleh Kenapa? Jadinya jual beli dengan harga yang tidak jelas Sehingga ketika transaksi, harga itu harus satu Harga itu harus satu, tidak boleh berubah Tayet Nah kemudian praktek yang tadi disebutkan Memberikan harga yang berbeda-beda Antara satu konsumen dengan konsumen yang lain Boleh atau tidak? Jawabannya boleh Karena transaksi itu tertutup dengan satu konsumen Maka Anda bertransaksi dengan tiga konsumen A, B, C Di A dikasih harga 100 B dikasih harga 200 C karena dia ustad dikasih harga 500 Bolehkah seperti ini? Boleh, silahkan ya Hukumnya diperbolehkan ngasih harga yang bervariasi untuk masing-masing orang karena ini sifatnya apa tertutup ini sifatnya tertutup dulu ada orang yang menjual barang ketika di kampungnya dijual sekian tapi kalau dia sudah sampai ke kampung orang lain harganya naik hukumnya diperbolehkan bukan termasuk jual beli dua harga baru saja anda menyimak saja anda drama singkat, singkat radium muskat